Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya Bapak-bapak, Rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahim kembali untuk membahas tentang Islamic Financial Planning atau Islamic Personal Finance. Pada siang hari ini kita akan membahas subtopik tentang investasi. Kita akan membahas subtopik tentang investasi. Membahas topik tentang investasi tentu tidak cukup dalam waktu setengah jam Sehingga mungkin akan bersambung di bulan depan Jadi hari ini kita akan membahas tentang investasi yang islami Dari dasarnya dulu Dari dasarnya dulu Bapak-bapak kalian kalau kita membahas tentang investasi, apa sih yang dimaksud dengan investasi? Banyak orang mengatakan bahwa investasi itu ngumpul-ngumpulin uang. Numpuk-numpuk uang. Nah, ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Pemahaman yang keliru. Karena pengertian dari investasi itu bukan ngumpul-ngumpulin uang. Pengertian dari investasi bukan ngumpul-ngumpulin uang, tetapi investasi adalah Menunda konsumsi Menunda Menggunakan uang Karena kalau investasi diartikan sebagai Ngumpul-ngumpulin uang Uangnya buat apa? Dalam Islam kita dilarang untuk menumpuk kekayaan Kekayaan itu Harus berputar Dan fungsi dari uang adalah Untuk digunakan Karena uang adalah alat pembayaran yang sah Sehingga investasi Arti yang tepat adalah Menunda konsumsi Artinya apa? Bahwa harta yang kita punya Aset yang kita kumpulkan Uang yang kita cari Itu bukan untuk kita konsumsi hari ini saja Tetapi juga kita akan gunakan Untuk di masa-masa mendatang Jadi kita sudah terima gajinya hari ini Mungkin sebagian besar sebentar lagi akan dapat gajian gitu. Tanggal 25 Akan terima gajian Dari yang kita terima hari ini, kalau kita habiskan bulan ini atau satu bulan ke depan kita habiskan, maka kita gak melakukan investasi. Tapi kita menggunakan konsumsi semua untuk satu bulan ini. Tapi kalau kita sisihkan, sebagiannya kita konsumsi bulan ini, sebagiannya lagi kita akan konsumsi nanti. Mungkin pada saat kita sudah pensiun nanti. Sebagian lagi kita akan konsumsi nanti Saat misalkan harus Nyiapin anak kita masuk sekolah sejak berikutnya Misalkan anak saya sekarang SD Sebentar lagi akan masuk SMP Tahun depan akan masuk SMP Maka saya harus harus Menyimpan atau menunda konsumsi Bulan ini untuk saya kumpulkan Sehingga pada saatnya dia harus masuk SMP Saya ada uang untuk membayar itu Itu yang, yang dimaksud dengan Investasi nah, Ketika ngomongin tentang investasi secara syariah maka kita harus tahu dulu investasi secara islami kita harus tahu dulu akarnya dari mana mungkin selain seperti ini sudah sering ibu bapak sekalian lihat bahwa masalah keuangan itu adalah bagian dari masalah muamalah dan yang namanya islami maka kita selalu harus merujuk kepada hukum-hukum islam Dalam hukum Islam atau dalam pohon ilmu, dalam pohon ilmu itu Islam itu ada yang sifatnya akidah, yang ideologis, yang dalam Al-Qur'annya disebut lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau udah ngomongin akidah ya sudah, enggak ada perdebatan di dalamnya. Bahwa katakan biasanya oh pendapat ulama itu ada dua, ada ikhtilaf ulama. Tapi begitu ngomongin tauhid ya enggak ada perdebatan ulama. Semua ulama sepakat bahwa yang namanya bahwa bahwa apa namanya Allah itu tunggal bahwa Allah itu esa itu enggak udah nggak ada udah nggak ada perdebatan di dalamnya itu ngomongin aqidah, lakukan diinukum mualladin syariah itu adalah hukum antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah disitulah Hukum Syariah ini pohon ilmunya, ini pohon ilmunya. Bukan berarti mengklasifikasikan masing-masing. Ini harus satu kesatuan runtu. Tetapi pohon ilmunya ada ilmu Akidah, ada ilmu Syariah, dan satu lagi ilmu Akhlak. Ilmu Akhlak ini adalah karakter. Jadi kalau bahasa mudahnya, ilmu Akhlak itu adalah karakter. Kata kata Rasulullah, hadis Rasul mengatakan, nama buis tuli, tapi memakai malaklat. Sesungguhnya saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan terutama memakaeri akhlak karima, karakter yang mulia. Nah, ini sebagai penyempurnaan dari akidahnya sudah benar, syariahnya sudah benar, sehingga Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan yang uh, tidak bisa dilepaskan satu sama yang lainnya. baru dari syariah ini ada dua hal, ada muamalah yang sifatnya hubungan manusia dengan makhluk lainnya termasuk hubungan manusia dengan manusia, ada juga yang berkaitan sama ibadah. Di mana ibadah dalam hal ini maksudnya adalah ibadah yang mahdhah, ibadah yang diatur secara detail yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dalam arti di sini adalah ibadah dalam arti yang spesifik, yang khusus. Pak Ustadz kan bekerja juga ibadah. Iya, itu ibadah dari sisi penangan yang luas. Tapi dalam pohon ilmunya dia masuk ke dalam ilmu muamalah. Nah, bekerja itu dalam ilmunya muamalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Tapi kalau itu niatkan untuk mencari nafkah kepada Allah, itu bisa bernilai ibadah. Ibadah dalam arti yang luas. Ya, tapi kalau ibadah di sini, ibadah dalam arti yang, yang khusus. Nah, ke bawah-ke bawah baru ada tentang keuangan di sini. Ini pohon ilmu ini dikarang oleh Az-Zarbo dalam al Alfik Al-Am, al Al-Islami, Fiso Bil-Jadid. Jadi sebuah ada buku yang fenomenal yang dikarang oleh Az-Zarbo pada tahun 1959. Nah kita mulai mengerujuk membahas masalah tentang syariah. Nah, kita sering dengar bank syariah, asuransi syariah, lah, pasar modal syariah, ada reksadana syariah, ada saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah. Apa maksudnya? Syariah itu dalam arti bahasa artinya adalah jalan yang lurus, jalan menuju pengairan, dan jalan yang harus diikuti. Itu dari sisi bahasa. Tetapi dari sisi syariah atau kontekstualnya, segala aturan Allah yang terkait dengan tingkah laku manusia. Jadi syariah ini lebih ke hukum Allah. yang dibebankan kepada mukallafin jadi kita-kita nih yang mukallaf yang mukallaf itu biasanya kalau uh, dalam ilmu fikih sering diartikan dengan akil dan balik akil itu berakal balik itu sudah cukup umur meskipun ketika ngomongin muamalah jual beli, sewa-menyewa dan segala macam apakah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak itu sah atau tidak misalkan kita nyuruh anak kita yang belum balik, yang masih kelas 1 SD misalkan untuk beli air, minum misalkan, gitu. apakah muamalah seperti itu sah atau tidak nah, dihukumi dalam pikir bahwa itu sah selama anak itu sudah memayis, sudah memayis itu adalah sudah membedakan bahwa ini air, bahwa ini roti bahwa ini api, misalkan gitu itu sudah bisa membedakan, kalau anak itu belum bisa membedakan, maka Sebaiknya tidak melakukan transaksi muamalah Tapi kalau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya material Transaksi-transaksi yang besar Sebaiknya sudah akil dan sudah balik Misalkan jual beli rumah nah, Ini bukan transaksi yang kecil Tapi transaksi besar Maka dalam gigi harus memenuhi syarat-syarat yang akil dan balik Artinya Akil itu berakal enggak Enggak, bukan orang gila balik itu sudah sampai dalam umur. Nah, ini adalah tingkah laku manusia yang disebut dengan mukallaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Syariah adalah hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya untuk diikuti yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Bapak-bapak nah, sekalian, kita sering mendengar istilah lain selain istilah syariah kita juga sering mendengar istilah fikih fikih itu apa kalau saya tadi jelas aturan dari Allah yang digariskan oleh Allah melalui Alquran maupun melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu fikih itu apa fikih dari bahasanya fikih itu dari kata-kata al-fahmu pemahaman Fikih itu adalah pemahaman ulama atas tafsiran dari Al-Qur'an maupun dari hadis Sebagai contoh sederhananya Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa berbuntu itu e, Menyiram muka, tangan, ke, kemudian membasuh e, kepala dan kaki. Nah, dan kaki ini apakah kaki itu cukup membasuh atau kaki itu harus disiram? Nah, ini kata-kata wa, kata-kata dan gitu kan. Jadi, apakah dan itu kembali ke kepala dan tangan atau kembali ke kepala? Ya. Jadi, itu adalah pemahaman ulama. Sehingga hasil fikihnya, hasil pemahamannya bahwa yang namanya mem, apa namanya? berwudu itu ketika mau me menyiram kaki, ada yang bilang harus disiram ada yang bilang ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa cukup di diusap, jadi kayak kita usap apa namanya, rambut nah, itu adalah hasil pemahaman ulama yang disebut dengan fikih yang disebut dengan fikih contoh lainnya ketika sudah berwudu bersentuhan dengan lawan jenis batal atau tidak? Nah ini adanya di fikir ini sariahnya sama, ayat Al-Qurannya sama awla mastumun nisa, kata-katanya sama tapi dari kata-kata Al-Quran yang awla mastumun nisa tadi itu bisa berarti batal, bisa berarti enggak tergantung pemahaman ulama ada yang mengatakan lah mastum nisa itu artinya bersentuhan, artinya batal artinya batal padahal kalau bersentuhan, hanya sekedar bersentuhan itu luamnya pendek aw lamastumun nisa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan aw lamastumun nisa lamnya panjang nah artinya apa begitu aw lamastumun nisa artinya lamnya itu panjang lamastumun nisa itu artinya bukan hanya sekedar bersentuhan tapi lebih dari bersentuhan sehingga ada pendapat ulama yang mengatakan kalau bersentuhannya pakai syahwat baru batal kalau enggak pakai syahwat enggak batal ada yang mengatakan asal bersentuhan batal ada lagi pendapat ketiga pendapat ketiga yang mengatakan bahwa yang dimaksud aula mas tumun nisa bahwa bersentuhan di situ bukan hanya bersentuhan tapi berhubungan badan jadi tidak batal meskipun bersentuhan meskipun bersentuhannya pakai syahwat tapi kalau berhubungan badan baru batal karena ayat karena pendapat yang ketiga mengatakan bahwa alquran itu bahasanya sangat indah dan bahasanya sangat sopan cari dalam alquran kata-kata jima nggak pernah ada Karena dianggap gak sopan kata-kata itu Sama Allah Jadi Allah menggunakan kata-kata lamasa Untuk Mengkiaskan Bahwa kita ada berhubungan badan Jadi bapak-bapak sekalian Gak usah ribut Masalah persentuhan batal Atau gak, gak usah diriputin Karena masing-masing punya dalil Adanya dimana adanya di fikir El-Qurannya sama El-Qurannya sama Pemahamannya saja yang beda Sehingga umat Islam harus punya prinsip nah nunata awanu timat tapaku alehi manata samahu timat tele kita harus saling support, saling bantu membantu, saling tolong menolong di dalam hal-hal yang kita sepakat. Tetapi di dalam hal-hal yang tidak sepakat, kita saling toleransi, karena masing-masing punya dalilnya, karena masing-masing punya pemahamannya, ada pikirnya. Asal jangan pikirnya ngarah. ngarang-ngarang aja tapi ada yang ada dasarnya. Sehingga muncullah ada ulama-ulama madhab ada Imam Imam Ahmad bin Hambal ya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan seterusnya. Hanafi, ya ada Hanafi. Hanafi itu yang paling senior, kedua adalah Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal adalah muridnya Imam Syafi'i. Ini guru murid aja beda-beda dan itu dibolehkan. dan itu dibolehkan jadi dalam kajian ilmu fikih itu hal yang biasa antara guru sama murid itu berbeda asal masing-masing memiliki hujah yang kuat memiliki landasan yang kuat nah ini sebagai basic dasar kita dalam memahami juga dalam ilmu-ilmu syariah yang maksud saya ilmu-ilmu syariah terkait sama keuangan jadi Tidak terlalu sempit juga mengartikan apalagi di dunia keuangan. Apalagi hubungannya antara manusia dengan manusia. Apalagi hubungannya jual beli. Apalagi hubungannya sewa-menyewa. Apalagi hubungannya kerjasama bagi hasil. Sehingga kita harus gali mana-mana yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan mana-mana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsipnya seperti yang disampaikan dalam ayat Al-Quran Surat al Baqarah ayat 85. Ayat 85. Apakah kamu beriman kepada Nabi Batin Kitab, Batin Al Qur'an, Nabi Bar? Pemajazau menyebut aluladika min kum illa kizum fil hayatil dunya, wajah malkiyamadiyudunah illa shadil adab. Pemullah berwafilin amba tak malul. Apakah kamu beriman kepada Allah? Apakah kamu beriman hanya sebagian dari kitab saja? Maksudnya adalah bahwa kita bahwa kita kalau memahami ayat Al Qur'an itu harus utuh. Kalau beriman sama Alkitab sama Al-Qur'an itu harus utuh. Apa tuh? Aminu kita, kitabi wa tafuru nabat. Apakah kamu hanya ngambil ayat Al-Qur'an tuh sebagian aja yang kamu sukai sementara sebagian yang lain kamu ingkari Nah, inilah yang terjadi krisis kita nih, umat Islam di Indonesia khususnya. Kita sangat beriman ketika ngomongin masalah apa? kelahiran, kematian, pernikahan. Wah, nikah harus pakai syahadat dulu. Padahal gak ada rukun rukun nikah itu pakai syahadat dulu, gak ada. Kalau ngomongin fikirnya itu gak ada. Rukunnya adalah Islam, bukan syahadat. Sehingga ketika di ngomongin syahadat, itu maksudnya mentasihkan, menguatkan bahwa dia adalah orang Islam. Padahal rukun dalam nikah gak ada, rukun syahadat dulu gak ada. Kita nak Krisis kita adalah sekarang bahwa ngomongin tentang kematian, wah harus makamnya gimana. Ketika naruh jenazah aja harus ngadapnya gimana, itu ribut banget loh. ribet sangat gitu. Tetapi ketika ngomongin muamalah, hal-hal yang riba, kadang-kadang kita enteng aja nengahadepinnya. Ini di sama Al-Qur'an di apa tuh minunabi wa di kitab min nabi. Apakah Anda hanya mengambil Islam itu sebagian yang anda suka aja, sementara yang enggak disukai enggak ada ambil. Nah, ini sindiran dari ayat Al-Qur'an. Apa tuh minunabi wa di kitab min tafurun nabi, famajza umman ya'aludzalika minkum illa khizun fil hayatid dunya dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, mengambil sebagian dan mengingkari sebagian tadi adalah melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Hizyun fil di dunia sedih. Galau di dunia. Wa yaumal qiyamati radduna ila syaddil adzab. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Jadi di dunianya sudah sedih sengsara, merana, di akhirat dikembalikan kepada azab yang pedih. Hanya gara-gara kita mau ngambil Islam hanya dari sisi yang kita suka aja. Sementara hal lain kita cuekin, kita abaikan. Gitu. Wa Allah biwafidin ammata maun. Allah enggak pernah lengah dari apa yang kau perbuat. Ini ayat supaya kita masuk ke dalam Islam itu secara utuh. Kemudian dikuatkan dalam Al Baqarah ayat 208 Ya yuhalladina amanu Ya yuhalladina amanutu kulufisil mikaabah waladatabiukutuati syaiton Inna mu labumadoomubin Ya wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara kafa, secara totalitas, secara keseluruhan dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan sesungguhnya ia adalah musuh-musuhmu yang nyata. Jadi kita harus Nah setan, ngomongin tentang setan, setan itu bukan makhluk goib ya Yang namanya setan itu sifat Yang kita anggap setan selama ini bahwa dia adalah makhluk itu adalah jin Padahal setan itu bisa berupa manusia ya kan? Bisa, dari, bisa dari golongan jin maupun golongan manusia nya namanya setan itu. Jadi kalau kita ngikutin orang, jangan-jangan orang itu bersifat seperti setan. Bukan berarti si setan yang mengganggu-mengganggu. Kalau sifat yang gaib yang mengganggu-mengganggu itu itu mungkin jin. Tapi setan di sini dalam maksudnya adalah sifat, sifat yang setan yang yang apa? tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, kita mulai agak fokus sedikit masuk ke masalah eh, apa namanya? investasi dalam islam kita analisa dulu dari sisi e, kepemilikan dalam islam bahwa islam itu mengakui kepemilikan individu jadi beda sama sosialis yang tidak mengakui kepemilikan seseorang, islam mengakui kepemilikan seseorang bahwa islam membebaskan manusia untuk memiliki harta dengan syarat barangnya halal Jadi kalau kita punya barang-barang yang halal itu pada dasarnya itu tidak menjadi haknya kita. Yang kedua, cara mendapatkannya halal. Cara mendapatkannya halal kalau barang itu dibeli. Barang itu diminta atau diberikan. Atau barang itu barang warisan. Barang warisan itu juga adalah cara menerimanya, cara mendapatkannya halal. Bukan dari mencuri. Yang ketiga, kita diwajibkan zakat apabila telah mencapai nisabnya. Islam memberikan membebaskan manusia untuk bertukar kepemilikan asal mengikuti peraturan yang ditetapkan. Batasan pertukaran, pertukaran itu bisa jual beli, bisa sewa menyewa, bisa kerja sama, ya. Syaratnya cuma asal tidak mengandung adanya riba. Maisir. Maisir itu judi Goror-goror itu sesuatu yang Harusnya pasti tidak pasti Atau harusnya tidak pasti menjadi pasti Suatu hal yang nggak sesuai dengan kodratnya Itu goror Zolim Zolim itu ya kita tahu semua Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya Dan yang ketiga adalah Yang, yang terakhir adalah riswa Riswa itu asal uh, Tidak mengandung hal-hal yang sifatnya suap menyuap Gitu Dan dilakukan antarodin minkum, saling rito, saling ikhlas, bukan suka sama suka. Jadi syaratnya ada dua, jadi saling rito dan bebas dari riba goror, maesir, segala macam. Jadi ini penting, bahwa saling rito ini, atau dalam surat An-Nisa ayat 28, antarodin minkum, kata-kata dalam ala kurannya, antarodin minkum ini tidak berdiri sendiri, bapak-bapak sekalian. Bahwa transaksi itu asal Ridho maka boleh enggak. Bahwa antarodin itu harus memenuhi syarat yang diatasnya. Bahwa dia tidak riba, tidak worol, tidak mesir dan seterusnya. Dan dilakukan dengan antarodin mingkum. Meskipun antarodin mingkung Kalau situ ada transaksi yang sifatnya riba ya enggak boleh. Saya ulangi. Meskipun antarodin mingkum. Tapi di situ ada transaksi yang di dalamnya ada riba, maka nggak boleh. Sehingga dulu ada pendapat mengatakan bahwa bunga bank itu boleh karena banknya rido ngasih atau kitanya sebagai peminjam bank ikhlas bayar bunga, kan rido saling rido nih antara nasabah dan banknya misalkan gitu. Nah meskipun saling rido tapi di situ ada unsur riba, maka tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Saya saling rido kok melakukan hubungan suami istri bukan kepada pasangan, misalkan gitu. Meskipun saling rido, tetap itu ada ada zinanya, nggak bisa, nggak halal, gitu. Itu itu itu perumpamanya, perumpamanya. Jadi meskipun saling rido, tapi di situ ada unsur riba nya, tetap aja nggak boleh. Tetap aja nggak boleh. Nah itu penting. Kita lihat bahwa ada kaedah tikhia, ada kaedah usulia, kak. Kaidah-usulnya itu, kaidah-kaidah untuk metodologi penetapan hukum Islam. Contoh-contoh dalam Al-Qur'an itu ada perintah, perintahnya itu ada perintah untuk katakan ya zakat, ada perintah juga untuk sedekah. Dua-duanya perintah, tapi efek hukumnya beda. Yang zakat perintahnya wajib, yang sedekah perintahnya sunnah padahal dua-duanya perintah Nah, sehingga muncullah kaidah fikih yang namanya al aslu fil amri lil wujud hatta yadullad dalilu ala wairihi pada dasarnya perintah itu wajib sampai ada dalil ada korina, ada indikator-indikator lainnya menjadikan dia tidak wajib gitu. jadi pada dasarnya yang namanya perintah itu wajib sampai ada Korina-korina, sampai ada dalil-dalil lain yang mengatakan bahwa itu tidak wajib, atau sunnah jatuhnya, gitu sehingga sama-sama perintah, untuk zakat itu wajib untuk sedekah, itu sunnah dalam metodologi pengambilan hukum islam, atau dalam bahasa fikinya disebut dengan usul, fik, ilmu tentang metodologi pengambilan hukum islam, itu adalah Ada satu prinsip yang mengatakan bahwa Al-aslu fil mu'amalati al ibahah Ya, al ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrimihi Pada dasarnya Mu'amalah itu Dibolehkan Al-aslu fil mu'amalati al ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrimihi Kecuali ada dalil yang mengharamkannya Saya ulangi Pada dasarnya Muamalah hubungan manusia dengan manusia itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau kita lihat, kita bikinkan gambar payatnya, payat kue nya, bahwa pada dasarnya boleh kecuali yang dilarang. Pasti yang boleh lebih banyak daripada yang dilarang. Karena ayat Al Quran sudah selesai sempurna. Hadis Nabi juga setelah wafatnya Rasul, tidak ada hadis baru lagi. Kalau ada hadis lagi, itu hadis maudhu, namanya. Hadis bikin-bikinan, hadis palsu. Jadi yang dilarang pastilah sedikit, yang banyak adalah yang boleh. Tetapi dalam ibadah, al-Aslul fil ibadati haram hat kaya dular celilu Pada dasarnya ibadah itu haram sampai adanya dalil yang mewajibkannya. Jadi kalau dalam ibadah Apa namanya? Analisanya, analisisnya kita harus cari dalilnya apa yang menjadikan ibadah itu wajib. Jadi dalam dalam ibadah kita dilarang untuk mencari-cari atau berinovasi dalam ibadah, menciptakan ibadah-ibadah baru. Karena pada dasarnya ibadah itu haram sampai ada dalil yang mewajibkannya. Sehingga yang kita cari dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul bahwa ada nggak ibadah itu dalilnya yang mewajibkannya ada nggak Kalau enggak ada, enggak usah dijalanin. Kalau enggak ada, enggak usah dijalanin. Karena pada dasarnya haram. Sementara dalam muamalah, analisis fikihnya, metodologi pengambilan hukum fikihnya adalah dicari ada yang melarangnya enggak? Ada hadis yang melarangnya enggak? Ada ayat Al-Quran yang melarangnya tidak? Kalau tidak ada yang melarangnya berarti boleh. Dalam ibadah, karena pada dasarnya larang, pasti banyak yang dilarang ya. Pasti pada dasarnya nggak boleh, kecuali yang diwajibkan Yang diwajibkannya sedikit pasti Pasti yang diwajibkannya sedikit Sehingga ketika ada inovasi-inovasi produk keuangan, Harus kita lihat Apakah ini ada menyentuh hal-hal yang diharamkan gak? Yang diharamkan apa sih? Yang diharamkan tadi, riba Mengandung ribanya nggak? Kalau mengandung ribanya, tinggalkan Pasti ini nggak boleh, masuk dalam Kategori yang sedikit yang dilarang oh nggak dari banyak, ada maisirnya nggak? ada maisirnya gak? maisir itu judi ada horrornya nggak? ada sesuatu yang ditutup-tutupi gak? dalam transaksi ini oh ada, apa? Tengah, termasuk yang sedikit yang lainnya masih boleh selama nggak ada riba, gak ada maisir, enggak ada horror nggak batil, nggak risuah tadi gak pakai suap-menyuap tadi nah, semuanya boleh sehingga ketika kita meng memaknai yang namanya riba karena yang paling banyak terjadi saat ini adalah transaksi-transaksi keuangan yang berbasis pada riba kita lihat sedikit tentang riba itu apa riba secara bahasa artinya bertambah berkembang atau tumbuh, Sudah indah kata-kata riba itu arti bahasanya indah banget tumbuh, berkembang dan seterusnya bertambah Sementara secara istilah adalah segala macam tambahan yang dipersyaratkan dalam akad tanpa imbalan yang dibenarkan secara syari atau dalam hadis disebutkan bahwa pulukordin jaro manfaat dan pahu riba setiap pinjam meminjam yang di sana ada tambahan manfaat maka itu riba setiap pinjam meminjam di sana ada tambahan manfaat kaitu itu riba. Adik minjem 1 juta balikin 1 juta, minjem 100.000 balikin 100.000, minjem 1 miliar balikin 1 miliar. Kalau pinjam. Kalau pinjam. Tapi kalau jual beli ada tambahan boleh. Katakan saya beli alat ini misalkan harganya 200.000, saya jual dengan harga 300.000, boleh enggak? Boleh. Karena jual beli. Yang dilarang apa? Pinjam meminjam. riba. Setiap pinjam-meminjam yang ada tambahan manfaat Maka itu masuk dalam kategori riba Jadi ini sebagai basic kita untuk memahamin apa itu riba Nah riba itu ada dua jenisnya Ada riba nasya, ada riba fadl Riba nasya itu riba yang karena pinjam-meminjam Yang karena pinjam-meminjam Ada riba fadl itu karena tukar-menukar barang Kalau dulu barter Riba nasihat sendiri ada dua, ada riba kord, pinjam meminjam kayak sekarang lu minjem dibungain, gitu, itu namanya riba kord. Ada juga riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini menurut saya unik, mungkin sekarang nggak ada, saya nggak tahu kalau ada produk yang seperti itu, ada produk keuangan seperti itu. Jadi riba kor untuk riba, riba jahiliyah tuh gini, saya pinjam uang, katakan satu juta, kemudian saya berjanji Kepada yang meminjamkan uang sama saya Saya minjamnya cuma 3 bulan Saya akan balikin 3 bulan Kalau saya bisa balikin pas 3 bulan atau sebelum 3 bulan Maka saya tetap bayar 1 juta nggak ada tambahan Tapi yang disebut dengan riba jahiliyah adalah Apabila pas di 3 bulan ke depan Saya nggak bisa bayar atau sebelum tiga bulan kedepan nanti saya tidak bisa bayar kemudian saya datang kepada yang minjemin saya wahai bulan yang meminjemin uang saya saya minta tenggat waktu saya minta diperpanjang bayarannya nggak nggak bayar sekarang tapi bayarnya sebulan lagi deh atau sebulan ini saya kasih kelebihan deh saya kasih tambahan deh saya bayar balikinya nggak sejuta lagi tapi sejuta seratus misalkan gitu nah itu riba Jadi argonya baru jalan kalau sudah jatuh tempo, jatuh tempo nggak bisa bayar baru argo jalan. Itu di riba jahiliyah kayak gitu. Jadi dikasih waktu pinjaman selama tiga bulan, tiga bulan nggak bisa bayar, kemudian minta minta diperpanjang waktunya, jangka waktu untuk bayarnya katakan sebulan lagi, dari sebulan lagi dia akan kasih tambahan. Nah, tambahannya yang kayak gini aja riba, namanya riba jahiliyah. Padahal sekarang kalau kita Di sistem pinjam meminjam sekarang di bank konvensional, katakan hari ini kita minjam, hari ini juga argo udah jalan nih nah itu masuk dalam kategori yang riba court jadi meskipun namanya jahiliyah itu serem yang court lebih jahiliyah daripada jahiliyah rasanya gitu, ya, gitu. Nah, kalau yang riba fadl ini yang tukar-menukar barang, misalkan apa juga transaksi emas dengan emas, harus sama kadarnya Yang sering terjadi saat ini adalah Terutama menjelang-menjelang idul fitri Adalah tukar-menukar uang Uang receh Nah ini hati-hati nih Uang 100.000 ribu ditukar dengan 95.000 ribu Itu riba padel namanya Itu riba Ya, Uang 1 juta ditukar dengan 950.000 ribu Yang 1 jutanya nya gelondongan 100 ribu Yang 950 ribu nya 5 ribuan Itu masuk kategori riba Nama ribanya riba model oh, Kalau mau kayak gimana Kalau biar saya ingin nuker uang Tapi kan kasihan orangnya nanti gak dapat uang Tuker dulu 1 juta Yang uang besar dengan 1 juta Uang yang kecil abis itu kasih ongkos Nah itu boleh Karena transaksinya bukan Tukar menukar Transaksinya adalah jasa Untuk dia nukerin uangnya Jadi ini jasanya beda, harus kita ubah transaksinya. Terus kalau tukar-menukar langsung, nah ini bisa jadi riba. Nama ribanya riba fadl. Barang-barang yang kalau diperjual belikan itu masuk dalam kategori riba, itu ini yang disebut riba fadl itu, Imam Hanafi mengatakan bahwa asal barang itu, kalau diperjual itu ditimbang atau ditakar, maka itu tidak boleh ditukar menukarkan contoh kalau kita jual beli beras pastikan ditimbang ya atau ditakar pakai literan ya berarti kalau mau jual beli beras jangan beras sama beras tukerin karena itu berpotensi apa namanya menjadikan dia masuk dalam kategori riba caranya gimana beras ini dijual dulu ada harganya ada uangnya baru kita beliin beras kedua Tapi kalau tukar menukar itu syaratnya tiga. Barang-barang ribawi yang menurut Hanabi itu kadarnya ditimbang dan ditakar. Itu syaratnya tiga. Harus tunai tukar-menukarnya. Harus sama kualitasnya. Harus sama kuantitasnya. Kalau berasnya, beras rojo lele, ya ditukar dengan rojo lele. Beras yang disona satu kilo, ya ditukar satu kilo juga. Nah, kalau gitu ngapain tukar-tukaran? Iya kan? Ya, syaratnya itu tiga tuh. Dalam hadis. Ya, dan biadin bislan Nah, kalau tukar apa ya? Tukar tambah mobil boleh enggak? Ah, kita jual beli mobil ditimbang nggak? Enggak kan? Kita jual mobil ditakar nggak? Enggak kan? Nah, itu boleh tukar menukar. Tukar tambah boleh. Gitu karena jual beli mobil pada urufnya, pada kebiasaannya tidak ditakar dan tidak ditimbang. Nah itu menurut uh, Abu Hanifah Menurut Maliki bahan makanan itu nggak boleh ditukar menukarkan kecuali tadi ya dan biadian misalnya, misalnya harus tunai harus sama kualitas harus sama kuantitas emas itu juga nggak boleh tukar menukarkan kecuali sama tadi Imam Syafi'i mengatakan untuk emas dan perak karena tumuniah karena harganya artinya begitu ngomongin emas dan perak itu termasuk uang termasuk uang bukan hanya emas secara fisik tapi emas karena tumuniahnya karena nilainya Untuk lainnya karena berfungsi sebagai bahan makanan atau buah-buahan itu nggak boleh ditukar asal langsung tukar aja. Sebagian pengikut hambali seperti hanafi yaitu pakai kadar sebagainya lagi mengikuti syafi'i sebagainya lagi mengikuti emas dan perak dan ilatnya karena dimakan dan bahan makan karena ilatnya dimakan itu. Jadi untuk hal-hal yang kayak tadi ditakar atau makanan atau buah-buahan emas dan perak termasuk uang kalau tuker menukar itu harus sama. katakan kalau uang 100.000 ribu ya 100.000 ribu juga meskipun satunya 100.000 ribu bulat satu, satu lembar, yang satunya 5 ribuan tetap harus 100.000 ribu karena raja dan biaya harus tunai harus sama nilainya ya, sama nilainya sama kualitasnya kalau uang kan kualitas sama nilai sama ya, ya itu pasti tapi kalau satunya 95.000 ribu itu menjadi riba jadi tuker dulu habis itu kasih ongkos dia untuk nukernya Ya, itu kalau mau dipakai ini. Baik, eh uh, kalian sekalian, mungkin sudah jam 1. Uh, mungkin ada kalau ada pertanyaan sedikit boleh silakan. Waalaikumsalam. Kami buka, satu berbanya, kalau ada. Ya. Ya, Terima kasih, Buzak. Saya mau tanya tentang Misalnya 900000 Saya bayar itu kan Rp380.000 Satu bulannya 3 bulan misalnya. Ternyata teman saya ini mau pinjam Saya pinjamkan ke teman saya Rp350.000 per bulan Tapi uang saya itu Ngerimanya kan Rp900.000 Ngerimanya misalnya 800 Berarti uang saya itu udah dikotong kooperasi Nah, itu termasuk riba bajanya. Terus kembalinya tiap bulan berapa tadi Pak? 350.000. Jadi minjemnya 900, ya. padahal terimanya 800. Iya. Udah gitu cicilannya 350 ya. selama 3 bulan. Iya. Tapi Ya, ya, terus Pak, tapi ya. Saya pinjam teman, teman saya. Iya, ya, mohon paham. Nah, itu di mana lu nanti ya? Iya, Pak. Iya, kekoprasinya Bapak kena riba, ke teman Bapak Bapak kena riba dua kali Bapak kena, Pak. Mohon maaf, saya kalau menginvesti memang harus apa adanya ya, Pak ya. Mohon maaf, Pak ya. Cuma kayak gitu, Pak. Jadi uh, kalau memang apa namanya hindari deh meminjam-minjam kayak gitu, Pak. Hindari meminjam-minjam kayak gitu. Jadi uh, seminimal mungkin kita nggak minjam yang terkait sama riba. Koperasi yang syariah sekarang udah banyak pak. Jadi cari koperasi yang syariah. Bank syariah juga banyak lah ya. Tapi koperasi syariah juga sekarang udah banyak. Atau kalau koperasi itu koperasi kantor, minta pengurus pengurus koperasinya untuk bikin uh, produk yang syariah. Oh sekarang udah banyak pak. Bahkan di banyak kementerian ya, banyak departemen, kementerian tuh sekarang koperasi-koperasinya karena udah mulai banyak pengajian di masjid-masjid di perkantoran kayak begini. Jamaah atau karyawannya ngepush, apa, ngedorong si pengurusnya. Jadi pengurusnya juga jamaah masjid juga kadang-kadang, dia bikin koperasi, bikin koperasi syariah. Jadi dakwah Bapak bukan hanya sekedar untuk kebutuhan Bapak aja, tapi untuk kebutuhan seluruh karyawan. Saya akan kalau koperasi kalau berapa. Jadi bikin yang syariah dan itu tidak sulit, mudah pak. Jadi, semoga bisa jawab pak ya. Cukup ya? Oh boleh. Bagaimana kita bisa menganggap pasar dana itu bisa saya ya kan, bulan, jadi, uh, sahabat -sahabat. Itu, bahwa saat itu kan juga ada faktor begitu Aduh ini pertanyaannya pendek tapi panjang banget nih. Reksadana, reksadana itu kan wadah investasi. Kita naruh uang di situ, kemudian manajer investasi beliin saham, beliin obligasi atau beliin suku. disebut syariah sebetulnya gini, transaksi transaksi utamanya reksadana itu sudah sesuai dengan prinsip syariah tidak, tidak ada yang dilanggar dari sisi mekanisme operasionalnya reksadana mekanisme operasionalnya reksadana itu kita mewakilkan dana kita untuk dikelola oleh manajer investasi ada namanya kontrak investasi kolektif KIK gitu. itu secara reksadananya sendiri sudah sesuai reksadana kan tadi dalam kita lihat ketika menganalisa muamalah kita lihat dulu ada yang mengharamkannya tidak. Dalam mekanisme reksadana tidak ada hal yang dilanggar. Di dalam muamalah kita lihat ada ada enggak ada yang dilanggar. Karena ada wakalah, ada perwakilan gitu tuh itu dibolehkan. Reksadana menjadi tidak syariah manakala melakukan investasinya pada instrumen-instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Contoh, reksadana melakukan investasi membeli sahamnya perusahaan BIR nah menjadi gak sesuai dengan investasi ya. dia investasi membeli sahamnya bank konvensional, nah dia gak usah dengan investasi ya. dia membeli sahamnya rokok katakan gitu udah gak ada yang ngerokok kan ya, bobobo ya udah 2015 mau 2015 mau 2016 masih ngerokok aduh udah ketinggalan zaman deh ya kan hari gini gitu masih ngerokok kata orang-orang sekarang kan gitu Rokok dihindarin termasuk yang dilarang, gitu. Sehingga si reksadana manakala dia melakukan investasi pada saham-saham yang sesuai dalam masuk dalam daftar efek syariah, ada saham-saham daftar efek syariah itu adalah saham-saham perusahaan-perusahaan yang sudah di screening sudah disaring bahwa perusahaan ini secara core bisnis tidak sesuai dengan tidak melanggar prinsip syariah, secara core bisnis yang melanggar syariah, secara rasio-rasio keuangan juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Tapi ini ada detailnya. Nanti kalau kita bahas nggak nyampe waktunya. Kita akan bahas di sholat bulan depan. Eh, bulan depan, bulan depan kita akan bahas. Semoga kita bisa hadir semuanya. Ya.